Nasha Safira, Lala Widi, Rire Amora, Reno Antiko, Nasha Akila, ada Anjar Agustin, dan Dendra Kandake, Allahumma Allah Allahumma Terima Ramayana audio musical profesional terima kasih. Ya. Aba ka rebet. Terima kasih. Tak tunggu janjimu. <laughs> kanggo opo, kanggo supirku be anakku. <laughs> matur subanon, matur subanon. Gadong komunity. Selamat <tip> 我们去 terima kasih ini dari siapa Mbak cantik Mbak Tita, Mbak Tita terima kasih Alhamdulillah makasih ya Mbak Tita semoga rezekinya bertambah banyak eh Assalamualaikum Salamualaikum <tuh> <tuh> <tuh> Waalaikumsalam <Mother's> <tuh> <tuh> Terima kasih banyak yang sudah memberikan atensi, yang sudah mengundang Munata kembali untuk para panitia yang pakai baju merah-merah. Terima kasih Munata masih dipercaya untuk menghibur warga Karanganyar, betul. Hah? Selimut biru. Duduk selimut menung, ae. <lgulation> <Tutuk. lgulation> Oke. Okay. Coba saya pengen tahu. Tadi aku lupa, Mas yang ngasih aku cincin sing sampai panjang kayak ngene iki sing Namanya Nawen Mas Nawen Matur Sembanun ya Cincin spesialnya Terima kasih banyak, oke okay. Kembang, terbaru dari saya juga kawan-kawan penata Ajo, mau berbelas Halo bu Senggul sariko raad jy kok ni sapa ngene? Ngopo do karo awake dhewe berarti ya? Wo kita saudara sekanca ya sekanca. Ha nggih Pak. Musik goyange. Lek cukupi duwe kon ngunu ngene Pak? Hah? Nggih, karep diku ngene karep ngunu ngene. Sambla iki wae. So alhamdulillah alhamdulillah duk nyee enak jeningan kan kouan modu untuk wedek-wedek petang ringan koyang wane enak duk enak modu na engkou logur lho sing ening wedok letiboh lho lah enkou niek logur sitok karimai sitok melakune penceng ene go ayol enge-ne lah si siang dada su langse hihihi <haha> ilang se, -se. <laughs> Sayang sama Dipakai dong. Dipakai. Dipakai na uo. Uh, re re. Amora jangan pakai. Kak, Amora mama muda. <laughs> Padahal aku belum mama loh, Mas. Ya Allah. Jangankan mama. Kenal en tahu aja belum, belum ya. Saya kalau enggak salah serang? namanya dulu itu Mbak Ita ya Mbak Ika yang, yang pernah ngasih cincin panjenengan oh, sekarang iya, mau iya, ngucapin iya, iya, iya. selamat ulang tahun untuk Rede meskipun udah lewat kemarin ya huh? ada kadu indah dari oh, Mbak Ita gitu. itu aku ngarang lo ya tapi nek moro temenan barokallah adakah di sini kalau enggak salah dulu itu di sekitar sini ya kita oh, mohon aha, kita jil jil mohon bapak, sambil bapak menantikan ini. beliau Dan sekarang ada lagu-lagu terbagus, lagu-lagu terbagus yang sekarang juga okay. dilantunin oleh Elsa, Elsa Safira, Safira. Munatan. Munata. Dipanggil lewat dari setengah menit lepas ya, yeah. terima kasih mantar suhan. Oh ya yeah. Rere, sini saya opo tas rakeng tekan opora ono kencil ya sesnan ko e ngati ko niku ojo dene konco dhewe he kole kanjo ku jare nek eku ngene nyane ning nguri koko weko yo pabu dripe ni ko miya ojone konco dhewe ora my Ya. Pesta laut abadikan tradisi kita. Ada ge apa itu Kak? kelihatan saya, Mas. Gedung. Ah. Oke. Okay. Terima kasih juga buat bunganya. Ternyata dalam lampungnya ada uangnya juga ya. Makasih ya. Saya doakan mudah-mudahan semua yang ada di sini rezekinya tambah banyak. Amin. Kali ini lagu terbaru Oke. bersama Osdit. Ikinkan cinta ini bisa ku berbanyak Tak ada lagi istilah kawin kontrakan Berapapun pas kawin aku bayar kontrakan namanya. Pakai baju merah. Oh, sini saya. Dipanggil sama mamahnya. Ayo. Diajak nyawer. Coba bisa kembali buat semuanya. Tangannya di atas lagi, yo. ya. Pole sama are-are gedung. Kedua kalinya setelah terbelenggu dikasih lagu cantik stayhour sama ramayana ada Merpati Vision kedua kalinya buat teman-teman yang ada di Karanganyar, Kragan, Rembang Jawa Tengah semuanya. <musik> buat wona-taman yang sudah hadir siang ini kita nyanyi bareng. senyawirnya terus luar biasa gedung komunitas karanganyar keragan rembang Jawa Tengah Indonesia terima, kasih ya, terima kasih ya Allah ya Allah ya Allah ya sebelum panjeningan beranjak untuk ganti artis yang lain aku pingin ngasih hadiah kadu untuk panjeningan panjeningan panggil untuk non-vita Oh non-vita Oh mbak ita, mbak ita. Ya, Alhamdulillah non-vita terima kasih banyak Mudah-mudahan panjenengan atas ridhonya Allah senantiasa diberikan kelancaran rezeki. Sayon. Iya, Duit udah. Duit sudah. Duit sudah. udah. Sudah. Oh mau my. barang yang dibungkus atau lebih kita kenal sebagai kadu, kado? Mau. Iya. Panjenengan aturi Mbak Ita untuk <laughs> sekarang juga ya. Iya. Mbak ya. Ita, semoga rezeki panjenengan semakin dilancarkan oh. atas ridhonya Allah diberkai atas ridhonya Allah amin amin ya rabbal alamin merpati vision ramayana terima kasih dukungan dari panjadingan semuanya ya dari Rembang dari Pati dari Sukolilo dari Demak dari Kudus dari Tuban Jawa Timur Lamongan Jawa Timur dan semuanya tanpa terkecuali Munata Mania Indonesia seduluran selawase untuk Mona Indonesia. Lebih-lebih Rembang Jawa Tengah, ya. Sayang. Berhubung udah dikasih kado. Iya, satu lagu lagi dari Nasya Aqila. Satu Oke. Mbak Ita juga, Mbak. Apa nya? Punya kincir. Kincirku edok lho. Oke. Okay. A. Als <laughs>